ان شاء الله الله رب العالمين الله الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد نستعين المستقيم Bismillahirrahmanirrahim At-Tawbah ayat 14 A'udhu billah binasyaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aytikum wa yukhzihim wa yamsurkum alayhim wa mu'minin Bismillahirrahmanirrahim. Qatilu merangono merangono soposiro hum engkaum. You adib mongko bakal nyikso sopo Allah hum mongko bakal nyikso hum kaum sopo Allahu kusti Allah. Yak tul tekese mateni sopo Allah hum engkaum. Baitikum kelawan piro piro tanganiro kabe. wa yukhzilan ngasorake sapa Allah hum ing qaum yudilla tekese nasorake sopo Allah hum ing qaum asri kelawan ndatek napa atau tawanan wal kelawan nyereng wayang surlan bakal nulungi sapa Allahumma kabeh alaihim nalahake ing kaum wayasbilan marasake dong mareake sopo Allah suduro kaum mukminin ing piro piro atine kaum kang bodoh iman lima kelawan barang fuhila kang tiga weopoma ihim en qaumin mu'minin. Hum siapa yang dimaksud qaumin mu'minin itu? Hum utawi qaumul mu'minin iku Bani Khuza'ah, Bani Khuza'ah. ini yang dulu banu Bani Khuza'ah bermusuhan dengan Bani bakar Bani bakar itu adalah kelompok orang kafir. Bani Khuza'ah itu adalah popila mukmin yang ada di Mekah. Jadi ketika orang-orang musyrik Mekah itu membantu Bani Bakr untuk memerangi Bani Huza'ah yang mukmin, Allah memerintahkan Rasulullah dan orang-orang mukmin untuk memerangi orang-orang musyrik itu karena mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Yang di dalam perjanjian itu dikatakan selama 10 tahun ke depan itu tidak boleh ada pertumpahan darah Tidak boleh ada perang dan orang-orang kafir Qures tidak boleh membantu orang yang memusuhi orang Islam nah, Ternyata mereka melanggar, mereka membantu Bani Bakar yang menyerang Bani Huza'ah yang Muslim maka diperintahkan oleh Allah qatiluhum wa wa artinya ini jaminan bahwa Allah akan membantu orang-orang yang mukmin sehingga orang mukmin itu atine lega karena menang melawan bani bakar wa yudhhib lan ngilangi sapa Allah ghaidha kulubihim ing prehatine atine kaum mukminin. Urobah ing piro pira kerupekane to susai kaum mukminin. Wa yatubul an tobat sapa Allah Gusti Allah alaman ing atase wong biasa ora ngersake Allah ing man. menerima taubatnya dalam bentuk apa kepada orang-orang kafir Quraish itu berujui kelawan Bali ilal islami marang melebu islam ke Abi Sofiana contohnya kaya Abu Sofyan bin Harb Wallahu da'allahu ku'alimun datkang moho mudhanaini hakimun turudadkang moho wicaksono Am hasibtum tum antutroku walama yang alamillah huladina jahadu minkum Am hasib Onotoh nyono soposiro kabe. Dimakna Hamzatil ingkar Utawi mak kalimat am itu nganggo maknane Hamzah ingkari Oto onotoh nyono soposiro antutroku ingin toh dan tinggal sopo dibiarkan begitu saja wala ma'lam lan maklum diartikan leber dan lan roh sapa Allah Gusti Allah maksudnya itu bukan berarti bahwa Allah itu belum tahu tentang suatu keadaan tapi maksudnya itu belum benar-benar yang suatu yang maklum itu belum zuhur, belum jelas. Ilmu zuhuren tegese kelawan ilmu kang pertelo. Alladhe ing wong akeh kang padha perangan sapa alladhe mingkung saking sira kabeh diikhlasen kelawan ikhlas. Apakah kamu dikira bahwa hidup ini ndak ada cobaan? Setengan Allah memberi cobaan itu maksudnya untuk apa agar Allah tahu persis siapa yang benar-benar berjihad dengan ikhlas itu lan ora podongalab sobo'al ladhina mintunillahi sangking seliyani Allah walalosulihi lan ora liane rasule Allah walal mu'minina lan ora ing wang ora liane wang wang mukmin. walijatan ing kekasih Bitona tanpa kese Bitona asal kata dari batin Artinya, poncah sing ngerti lahir batin ini Bitona Apa-apa ini? Artinya, Bitona itu sahabat yang saya tahu batin dia Dia tahu, gampangannya harus ngerti ondolane jeruanya, awal itu juga jenangnya wan to sing ruket banget niku jenenge pitona eh, napa no sahabat yang kanca sakonco kentel kanca lola poko kanca cuwer kanca kentel kanca luputan wa aulia'an wa aulia'an eng pira-pira kekasih al-maknao te maknane Negawa lama dimaksud Allah belum mengetahui itu apa. Maksudnya walam yudhar terkeseiku, turung di lahirake atau durung di jelasake, turung dipertelakake. Sopo al mukhlisuna piro pira wong ikhlas eklas, wahumutal al mukhlisun Iko almausufuna beraw berawongkang ti sifati bima kelawan barang betaake malang liane muklisun. Wallahu taala kamu bima kelawan barang tak malu nakang podo nhamal surokabe artinya Setiap orang beriman pasti akan diuji. Untuk apa ujian itu? Ya untuk menzahirkan, menampakkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak beriman. Sahabat-sahabat Nabi diuji oleh Allah dengan perintah untuk berjihad melawan orang kafir. Untuk apa? Agar diketahui siapa yang benar-benar beriman berjihad secara ikhlas dan apa mereka tidak mengambil selain Allah dan Rasul-Nya sebagai kekasih atau teman-teman e, yang begitu dekat. Kita semuanya juga diuji-ujian-ujian itu untuk apa ya? Untuk mengetahui kualitas kita. Kuliah sekolah wear lulus mestio Ujiannya untuk apa ujian itu? Untuk mengetahui siapa yang benar-benar tahu, paham tentang sesuatu dan tidak artinya setiap ada ujian itu mesti ada maksud dimana Allah ingin mengetahui kesejatian kita turwong api ini oke, apik, kan harus diuji kan Nabi Muhammad itu bagus, baik Tapi karena diuji oleh Allah Dengan menghadapi kaum yang begitu Menjadi tampak kelebihannya kanjeng Nabi Kesabarannya ternyata luar biasa Rohmahnya luar biasa Sopan santonya luar biasa Tindak laku atau akhlaknya luar biasa Itu menjadi kelihatan karena Diuji nah, Kalau belum diuji ya masih biasa-biasa saja kita ini termasuk umat yang nggak tahu ujiannya enteng apa berat kita ya di, dikatakan enteng ya enteng dikatakan berat ya berat ujian iman kita mungkin kita di kalau konteks Indonesia belum diuji untuk berperang tapi ujian kita yang berat adalah memerangi hawa nafsu apalagi di era sekarang anak muda bawa hp yang bisa akses internet siapa yang bisa tahu kalau anda di kamar dikunci lalu mengakses misalkan situs-situs e, parno nah itu kan Malah ujian yang luar biasa itu Untuk ketahanan iman kita Karena kudaan Kita justru mendatangkan kudaan Kalau dulu Orang Mau maksiat tuh mencari tempat Maksiat sekarang itu malah Kita yang mencari tempat untuk Dimana saya harus bisa Maksiat ini maksiatnya ini sudah mau datang Ya berat juga Nah, orang yang selamat berarti uh, dia sudah Duhur imanihi bihayati Bismillahirrahmanirrahim bon, Sekarang ganti cerita Makanan Ora ono ikulil musyrikina kedui biro-biro wong musyrik Opo an ya'muru yentoh Memakmurkan, Sapa musyrikin masjid Allah yang piro masjid kusti Allah. Billifrodi, utawi lafal masjid, Masjidillah onok sing mojok kelawan mufrodi, anjak masjid Allah. Waljamilanti wocok kelawan jama masjid Allah. Bidukuli kelawan manjinge. ing masjid walquti lan lungguh fihi ing dalem masjid na rujuke jamaah ya bisa dituhuliha nglawan mancingnya marang masjid walquti fiha lan lungguh ing dalem pira-pira masjid kalau mau ini kan dipilih oleh oleh asy dipilih rujuk yang ufrat meski bentul malah jamaah. Tapi maksudnya seperti itu. Sha'itina hale pira-pira wong kang nekseni ala anfusih ngatasi awak dewe ne musyrikin bil kufri kelawan kekufuran. Ndak mungkin orang-orang musyrik itu memakmurkan masjidna Allah sedangkan mereka itu tahu bahwa dirinya adalah orang-orang kafir kula ikau daimungkono-mungkono musrikin iku habitat lebur iku habitat lebur batolat tegese batal opo akmaluhum piro-piro amale musrikin li adami sartihah krono ora enenge syarate akmal syarate ngamal itu iman, dasari iman kalau tidak ada iman Amalnya berarti hilang, karena tidak ada dasar. Wafin nairlan iku Inna kalau orang musrik tidak bisa memakmurkan masjid, siapa yang memakmurkan masjid? Inna mayakmuru, Angin pes tine makmurake dongrameake. Masjidillah ing piro pira masjidillah Gusti Allah. wong amanah kang iman Sopoman mang billahi Allah. Wal yaumil akhir lan kunu wa jumenengi sopoman mang as-salata salat wa atalan menunaikan Sopoman mang az zakat wa lam yakhsha Wati sapa man ahadan ing wong siji illallah wedi marang Allah. Fa'asa asa mongko menawa-menawa ulaika utawi Fa'asa menawa-menawa ulaika sapa pira-pira iku anya kuna yen toh ulaik ana iku minal muhtadina Sangking piro-piro kang oleh petunjuk Jadi orang yang bisa memakmurkan masjid itu Adalah Siji orang yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Orang yang ahli mendir mendirikan sholat Orang yang menunaikan zakat Dan tidak takut kecuali kepada Allah nah, Memakmurkan masjid itu Kalau menurut imam suhuni dalam tafsir ahkamnya itu, itu apa imarotul masjid itu ada dua aspek. Ada namanya al-imaroh yang bersifat eh, apa namanya matiak materi. Contohnya bangun masjid, ngawe masjid eh, itu namanya imaroh yang bersifat Madiyah atau materi. maten Ada imaroh yang bersifat Yaitu eh, Maknawiyah Apa itu? Ya salat di dalamnya Mengkaji ilmu di dalamnya Membaca Al-Quran di dalamnya Itu namanya memakmurkan masjid Secara maknawiyah Yang tidak Apa namanya Jadi eh, Dua-duanya ini harus disatukan tidak boleh mengambil salah satunya saja contoh contohnya aku bagiannya bangun masjid lah solat salat aku jenenge dereng bukan takmir masjid yang namanya takmir takmir tu ammaroy takmir itu orang orang yang apa takmir memakmurkan memakmurkan masjid itu ya ngurusi aspek fisiknya dan aspek substansinya. Nah, takmir masjid bagiannya khusus pembangunan. Tapi nak sholat, wah aku nak sholat orang aku eh, tapi ulang takmir. Nah, takmir itu -lu -lu -lu -lu disatukan itu. Kutowo sholat pakai masjid rusak orang surusi. Genta oh, no, genteng bocor di jarnolai di masjid Kotor jarnolai Ini itu bukan juga belum Merupakan yakmuru Masjadis Harus dua-duanya aspek itu dipelihara Dan dua-duanya dilem Kalikan jenang Ada Hadis misalkan riwayat Bukhari uh, Itu yang Maknanya Kalau anda melihat seorang laki-laki Ya, selalu membiasakan ke masjid Maka persaksikan Bahwa dia adalah orang yang beriman Maknanya orang yang rajin ke masjid Melaksanakan ibadah ke masjid itu persaksikan Dia pasti orang yang beriman Wong sing bidang resi masjid Juga dilem kalau kanjeng nabi Ini juga ada dalam Soekhid Bukhari ya. Itu ada cerita seorang perempuan itu pekerjaannya itu nyaponi masjid ini tukang nyaponi masjid wong tukang nyaponi masjid niku suatu saat dia meninggal meninggal, lah ketika beberapa hari kancing nabi tidak perso orang perempuan itu kancing nabi tak menanyakan loh di mana itu ibu yang biasa menyaponi menyapu masjid itu, menyapu masjid itu, sahabat-sahabat jawab, tuh fiat ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Lalu Rasulullah katakan, Loh kenapa sampai nggak memberitahu saya bahwa dia meninggal pada hari meninggalnya kok nggak memberitahu saya? Saya kan mau nyolati dia, gitu kan. Mungkin anggapan sahabat Allah tukang nyapu masjid yang mati Rasulullah Rasul tidak kabari. Mungkin maksudnya begitu Terlalu, Makanya Rasulullah Sampai man, man, menyoal Kenapa Anda kok tidak Memberitahu saya Tunjukkan kepada saya mana kuburannya Didatangi oleh Rasulullah Beliau sholat di atas kuburannya Menyolati beliau Ini uang tukangnya Bony. Masjid Masjid Mantap Ini pras pertama persaksikan bahwa dia pasti orang beriman sing seneng resiki masjid waniku nek Rasulullah teh ore iso sokeng mati zaman goleki karo panjenengan salati masallah berbahagialah para penunggu masjid penunggu-penunggu masjid niku ganjaranne sing penting sama rido kalih Gusti Allah ikhlas Luar biasa. Keutamaan orang memakmurkan masjid. Memang orang bangun masjid. Ada hadis Nabi. Membana lillahi masjidan bidunya banallahu Banallahulahu baitan fil jannah. Itu hadis sohid. Barang siapa di dunia ini membangun sebuah masjid karena Allah. Allah membangunkan rumah di surga. Lagi bangun tok, kona wujud dibangun tapi gini ku, sampan wujud bangun masjid tok, orang gelo munggah saya melanjutkan logika hadis itu ya umah memang wujud dibangun tapi sampan wujud ngegoni sebab sampean orang gelo munggah masjid itu dibangun ketok, Yo, wujud sampean tapi orang gelo sebab orang gelo munggah masjid ya makanya Imah rotul masjid itu harus Dua aspek itu disatukan Tidak uh, bisa diambil salah satunya Artinya kepeduliannya sesuai kemampuannya Memakmurkan masjid Ini penting ternyata dari dulu Masjid itu oleh Rasulullah Dijadikan sebagai sumber pembinaan karakter para sahabat tuh di masjid dan dalam sejarah kalau saya pernah baca dalam buku sejarah pendidikan Islam ya yang ditulis oleh orang Barat itu universitas pertama di dunia Islam itu kan di Mesir yaitu Al Azhar Al-Azhar itu didirikan oleh Bani Fatimiyah. Syiah sebenarnya itu. Ya. Makanya universitas itu bahasa Arabnya itu Al-Jami'ah. Itu asal kata dari Al-Jami', masjid jami' itu. Makanya sampai sekarang universitas itu bahasa Arabnya Al-Jami'ah karena memang awalnya itu masjid itu eh, universitas itu tumbuh lahir Itu dari masjid Yang ada di Di Mesir itu Yang sekarang sampai sekarang disebut Al-Jami'ah atau Jami'atul Azhar Jami'ah Universitas Al-Azhar Al-Azhar itu bentuk Tadkir dari Az-Zahroh Mungkin karena nama Fatimah az itu Kurang Apa namanya Kalau dinamakan anasnya kan kurang kurang kurang keren lah besok jamiatul zahroh jamiatul azhar Itu awalnya adalah dari masjid nah harusnya masjid ini dibener-bener dimanfaatkan dengan baik utamanya para kalau para ini yang melihat facebook saya kalau anda orang ahlu sunnah wal jamaah pengin masjidnya tidak direbut oleh kelompok celana cingkrang singket telu, <tuh> <tuh> ya masjid ini harus ditunggui, ditunggui. Ya. Engkau, nanti kalau sudah dikuasai mereka yasinan mesrauleh, tahillan tibaan mesuraoleh, lagi geger, wah masjidnya hilang di kandol, sebabnya, sangka <tuh> kan, tau nggak? Masjid lah masjid ya bingung makanya makmurkan masjid dengan itu aspek lahiriahnya dengan dibangun yang baik substansinya dengan amalia amalia yang dikerjakan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum Ano tanda di ake silokabe Sikoyatel haji eng ahli Paring minuman kang haji Wa imarotel masjidil harami Lan ahli memakmurkan Untuk ngeramai ake masjidil haram Hai Ahla dhalika Tegasi ing ahli Nah, pon itu mengkono mengkono si koyat law haji wai malatel masih Iku kaman iman sokoman kelawan Allah Wajah dalan berjihad sokoman bisa ing Allah. Apakah kamu mau menyamakan orang yang hanya suka memberi minum kepada orang haji kemudian Mem memakmurkan masjid itu dengan itu tadi menjaga dan sebagainya itu sama dengan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir wajada dan jihad sopoman bisa billah dalam Allah jawab Allah layas ora podo ora podo opo sikoyat alhajwa al masjidil Haram Noboniku, eng maksudnya ramadhan ni eng man a manabillah waliyomil, enggak sama antara si koya talhaj, wa imarat al masdil haram, kalih man a manabillah waliyomil akhir wajah ada, bisa dililah. Orapoto indallahi ing dalam santinya Allah fil fabli ing dalam ka utamaane. Wallahu taala kullayah tiuran tuake shabab Allah. Al kaum aheng kaum abdulimina kang dolim dolim al kafirina terkeseb piro piro kang Nah apa ini sebab turun ayat ini biar lebih paham harus dibaca sebab muncul nazalat temurun opo hilah ayat ayat ajaatum supaya terhadir roh rot dan bronon nula alaman ingatase wong pola kang ucap sopoman Dalika yang menggono-menggono istiwa maksudnya ini menolak orang-orang yang mengatakan bahwa si koyatau hajwa imaratal masjidil haram itu sama dengan man amanabillah wal yumil akhir wa jahada bisabilillah. Wahuwa utawi mangkola dalik. Sopo sih ngomong bahwa Memberi minum Memakmurkan masjid dalam pengertian Menjaga itu tadi Dengan orang yang beriman kok sama Al-Abbas Al Al-Abbas ketika dia masih kabir Al-Abbas Jadi begini ceritanya itu Al-Abbas itu Salah satu pangan nabi Sebenarnya Al-Abbas itu Dia termasuk orang yang ikut perang Badar, tapi dia ndak mati, sempat menjadi tahanan, menjadi tahanan, berbareng ditahan nggak rohombong Islam. Ini dalam riwayat eh, Syedina Ali ini ku mengolok-olok Al Abbas dengan mengatakan wah sampai ini ku yuk, keterlaluan. blasure ana apike. Sampan niku Nabi. Yang kedua berarti sama dengan memerangi kanjeng Nabi itu sampean berarti melakukan wati'atul rahib. Memutus hubungan salak pas duluran. Wong kanjeng Nabi juga sedulure Saidina Ali juga sedulure Mas Apa yang terjadi kemudian Al Abbas niku terus ngomong begini Malakum tadkuruna masawina wa tatumuna mahasinana eh Ali sing disebut kok ele-eleke terus aku yo maso aku kafir iki aku duwe kebaikan-kebaikan kamu kok sembunyikan enggak sebut-sebut terus Al-Abas ditanya fakila wa mahasin opo kok iki nduwe kaapian Pola nafm, iyo aku Terus dia jawab, nahnu afdolumingkum wa ka'bah, ay wa wa wa an. Kata Al Abbas, aku itu malah lebih utama daripada saman-saman yang Muslim itu, yang mukmin itu. Saya menjaga memakmurkan masjidil haram. saya juga menjaga kaabah agar tidak diruntuhkan oleh orang, saya memberi minum kepada orang-orang yang datang haji ke eh, mana ke kaabah, ya kan. saya juga menjaga keamanan di situ. nah maka kemudian karena mereka itu apa terjadi perdebatan seperti itu, turunlah ayat ini menegaskan bahwa nek cuma Kamu sebagai orang kafir itu Memberi minuman pada orang yang haji Jadi waktu itu orang haji itu Tidak hanya orang Islam Orang-orang kafir itu juga haji loh, di situ. Tapi tawafnya terhancam Itu yang memberi makan itu Keluarganya Al-Abbas memberi minuman Yang menjaga Ka'bah itu Menjaga Masjidil Haram itu dia Mereka itu Lalu karena terjadi dialog itu maka turunlah ayat ini yaitu aja'altum haji wa al masjidil haram wal akhir wa Allah, Allah Yang dimaksud orang yang memakmurkan masjid itu bukan hanya sekedar memberi minuman pada orang haji memakmurkan masjid itu tapi dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir jadi tadi di awal di ayat yang pertama tadi maka nalil musyrikin ayya'muru masajidullah syahidin ala angkusiim bil kufr tidak mungkin orang musyrik itu memakmurkan masjid sebagaimana yang mereka ngaku sebagaimana Al-Abbas ngaku bahwa Saya memakmurkan Masjidil Haram Saya menjaga Masjidil Haram Tidak bisa, yang bisa memakmurkan Hanya orang mu'min Orang yang mendirikan salat Orang yang membayar zakat Orang yang tidak takut Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tidak sama Karena itu maka Ulama menjelaskan Tidak boleh Menyerahkan takmir masjid kepada orang kafir Hai misalnya Hai masjid beringin indah Hai krono-krono sing Hai terus tak mirin itu Kristen selalu wong buddha Hai tetapi dek perikel Pak membersihkan masjid mau yang jen, yang rusak-rusak ya perbaiki Dia juga menyemangati orang untuk ngaji ya tidak boleh, tetap tidak boleh menjadikan muamiru Masjid itu orang-orang kafir Harus orang mukmin La yastawuna indah Allah Wallahu layah til qawma al kafirin Bismillahirrahmanirrahim Nah orang-orang kafir Dan orang-orang yang berjihad itu Tidak sama Tidak samanya antara lain apa yang dijanjikan Allah Allah dinau tewa Amanu kam podo iman sopa Allah dinau Wahajaru lan podo Allah dinau Wajadu lan podo jihad sopa Allah dinau Jihad bi amwalihim Kelawan piro piro bondone ala Wa ampusim lan piro piro Awak-awak ane Iku Allah mulih agung apane derajatan derajate, rutbatan tegese pangkate. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ing Allah min ghairihi tenimbang liyane alladziin. Orang-orang yang mau berjihad, mau berhijrah dan mau berhijrah dan mau jihad bi amwalihim wa nego a lu apa derajatnya paling agung di sisi Allah jadi di Quran ini disebut jihad itu fi sabilillah di amwalihim wa am saiki wong akeh jihad tapi jihad bukan bi amwalihim tapi li amwalihim wa am untuk mendapatkan harta mereka dan untuk kepentingan diri mereka maka mengkhusyuk Allah darul jahatu fi sabillah bi am wa ang bukan liam walihim wa liang pusim jadi bukan untuk kepentingan diri mereka dan bukan untuk kepentingan mendapatkan harta wa ulaika utamengkono mengkono Allah dina hum yo ulai ikho alfaizuna Piro Piro Wong Kang, pejo Allah Firu Nade kesepiro Piro Wong Kang, merpoleh kelawan kebagusan Yubasiru, Paring pebungah hum ing Aladinah, soporoh buhum pengerane, Aladinah Firahmatin kelawan, rahmat saking Allah Warituan yang kelawan. kriboan wajan natin langkelawan piro piro surko lahum eh lahum ikut tetep ketue Allah fiha ing dalem janat na imun utawi kenikmatan muqimun kang langgeng da imun tetesek kang langgeng kholidina hale piro piro wong kang halun halum khalidina Al kodarotun kan di kira-kira akhfiha ing dalam cenat fiha ing dalam cenat abadan ing dalam selawase in allah setu ne Allah iku indahut onok sandingi gusti Allah acrun utawi ganjaran ablimun kang agung warna zalalang temurun iman inggal muwang taroka kang ninggal Sopoman al hijrota hijroh liajli ahligi krono arah-arai keluarga Neman watijarotilan dagangan Neman ayat berikut yang akan diceritakan tuh menceritakan mengenai orang-orang yang tidak mau hijrah tapi ayat sebelumnya yubashiruhum robuhum birohmati minhu agahatis yang terkait dengan ini itu menarik sekali Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang tadi hijrah orang beriman hajaru wajahtu itu yubashiruhum Robbuh minhu waridwan. Allah memberi rahmat kepada para ahli surga itu. setelah diberi rezeki yang banyak, gusti allah itu, coro, boleh coro menungsoan nyamperin para ahli jam surga, me, apa namanya, e, mendekati, mengajak dialog, zaman rasul takon pak us, hadis ceritane, gusti allah nyamperin ahli surga, lalu tanya Ya ahlal jannah labbaika wa sa'daika. Wahai ahli surga. Ahli surganya menjawab. Nggih. Napa labbaika ya ya Rob. wonten dawuh menapa anu Gusti Gusti Allah niku tanglet. Bertanya kepada para ahli surga. Apakah Sambal sudah merasa senang di sini di Surga? Wow, semua menjawab. Apakah kamu sudah ridho berada di Surga ini? Semua Ahli Surga menjawab. Wakayvala Ardo, Wakataita Malam tu'ti Ahadan. Apa? Bagaimana saya tidak rido ya Tuhan? Uang kami ini sudah diberikan Kenikmatan yang Belum pernah diberikan kepada Orang lain Mereka menikmati Apa yang dijanjikan oleh Allah Dalam Al-Quran Makanan, buah Buahan, minuman Bidadari buat nikmati semua Terus Allah tanya lagi Apa kamu Tidak ingin saya kasih kenikmatan yang lebih besar dari ini Waket ahli surga Loh kenapa? wonten nikmat sih Luwet nikmat saking niki Ada Jadi ini termasuk Membantah Pernyataan salah seorang Mubalik di televisi bahwa Puncak kenikmatan di surga itu adalah Festa Sengs itu senawur neng de ngukure iku <tuh> mungkin dikro kenikmatan sing puncak niku. Ndak itu hadis itu jelas sahih niku. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mak besa mancek ne. Apakah kamu tidak ingin kenikmatan yang lebih dari ini? Kusali uh, surga malah kaget tok. Oh. Apa masih ada? Apalagi ya Allah yang kenikmatan yang lebih dari ini? loro wong ini semua saya sudah dapatkan. Ceweknya cantik-cantik, Makanan enak-enak, minuman seger-seger, enak-enak buah-buahan lengkap. Apalagi ada kata Allah, "Mulai hari ini aku berikan kepadamu keridhaan-Mu, ridwan." Aku halalkan Ridwani ilaiqum. Okey, Ridwani ilaikum. Aku halalkan keribuanku kepadamu dan aku tidak akan pernah genduh. tidak akan pernah marah kepada kamu selama-lamanya. Wahai surga pada tak syukur semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala Jadi kenikmatan yang besar itu ya Ridhonya Allah itu. Dan Allah tidak akan apa namanya melaknati atau mengodok mereka lagi. Bayangkan, terus Gusti Allah nggak bakal menyiksa, nggak bakal selama lamanya. Kholitin, ya, surga ini ya enteng-enteng aja. Hmm. Tiga enteng, enteng. Kalau kita pikirannya Kita hidup di dunia ini Harus sholat harus ini, loh. Tapi kalau dibanding nanti Dengan kenikmatan yang selama-lamanya Kita paling ibadah itu Di dunia katakan dari usia balik 15 tahun Sampai mati Setelah 20 tahun Berarti cuma 65 tahun ibadah Tapi kan Pahala yang diberikan oleh Allah itu Abad al-abidin Selama-lamanya tidak pernah akan hilang Itu kenikmatan yang luar biasa Nah itu bagi orang-orang tadi Yang beriman, mau berhijrah Dan jihad di Nah sekarang orang-orang yang nggak mau jihad ini Diancam juga Ya ayualladina amanu eleng eleng Wongakeh amanu kampodo iman Sobaladina Lata takhidu aja podo ngalap sirokabek Aba akum ing Piro-piro bapak moyangmu Bapak-bapakmu Ikuti wa lan Piro-piro dulurmu Aulia'a aja diambil aulia A, ing Jadi kekasih ini Setahabu Laman podo milih Sopo Abakum wa ikwanakum. Iktaru tegese milih sopok abakum wa Milih Mileh al kufro ing kekufuran alal imani ninggal ing keimanan. Waman lan taisapane wongiku ya tawala asih asian sopoman home ing abakum wa yang ista'habul kufroniku mingkum saking selok kabeh faulaika. Mongko tay mongko nomongko noman ya tawalahum hum yau ulaiq iku awdali muna piru piru wong kang dali kul capo sopo silo ingkang alamun ono sopo apa hukum piru piru bapak iro wabna hukum lan piru piru anak iro ehwan hukum lan piru piru tulur iro wazwa cukum lan piru piru pucu Wa wasiro tukum lan piru piru kerabat aqriba ukum to kese pira-pira kerabatira wa fi kiraatin dalam siji kiraah asiratukum niku diwaca asiratukum to wonten padha naboroi wa lan pira-pira bondo it tumu kang padha ngopo nyambut gawe sira kabe ha Amwal Artinya harta yang kamu peroleh dari kerja kamu Iktasabtumu Tegesekan podon yang mudkawi Suruh KPH ing amwal Wati jarotun lan Bagangan taksauna Kamu disopo suruh kasada ing nopo Rugine Tijaro Ada Nifakiha Tegesekan orang yang nge Nopo niku Entae Tijaro Wa ulang, Piro-piro omah Tarlo kang bodoh seneng Demen sopoh suruh masakin Ahabba Iku luwih disenengi Ilaikum marangi rokape Minallahi tenimbang Saking Allah wa Lan rasuli Allah jihadin lan tenimbang jihad Bisa pilih dalam dalannya Allah apa lungguh sapa cara arah kulun minal wal wa wa niku anil hijrati ninggal lunggo-lunggo anil hijrati ninggal hijrah wal kalau kamu ya kalau kamu lebih menyukai bapakmu anakmu saudaramu istrimu suamimu keluargamu, hartamu yang kamu peroleh, <kuh> dagangan yang kamu takut rugi, rumah yang kamu tinggali yang kamu cintai itu kok lebih dicintai daripada mencintai Allah, Rasul dan berjihad di jalan Allah sehingga kamu tidak mau hijrah dan berjihad apa ancaman Allah? Fataraba mongko nenteni <supri> sira kabeh. intagirut kase tunggu lah olehmu hatta ya tiase engkon nekake sapa Allah Allah bi amrihi kelawan perkaraane Allah tahdidun utawi lafal fatarobas hatta ya Allah bi amrih iku tahdidun ancaman to meden-medeni lahum ga duwe alladziina aamanu wallahu ta'ala yulaa yadhi nudufagang pasek-pasekkabek ini ada berapa tadi enam perkara yang kadang-kadang membuat kita itu tidak mau melakukan kebaikan atau yang sering menghalangi seseorang entah itu berjihad atau hijrah atau melakukan sesuatu pertama aba jelas Bapak ibu itu secara naluri kita mencintai bapak ibu abenak kalau punya anak punya anak pasti orang mencintai anak ehwan saudara saudara pasti dicintai azwid pasti mencintai baju wahasyroh kerabat kerabat juga dicintai harta orang juga punya naluri mencintai hartanya dagangan tijaro juga khawatir Takut kita rugi Kalau bermau berjuang Masakin rumah-rumah Yang kita tinggali itu juga Kita senang Itu enam perkara tadi itu Aba, Abna, Ikhwan, Azwab, Asiroh Amwal Oh malah lebih ya Tijaroh, Masakin Ada berapa tadi? 8 Jangan sampai 8 perkara itu lebih kamu cintai daripada mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lo artinya apa? Artinya mungkin kalau ini dulu konteksnya memang orang banyak tidak mau berhijrah di hijrah neng Madinah pada nggak mau karena apa? Ngeboti dulure, ngeboti bapake, ngeboti kerabate. ngeboti umai ngeboti bondone mosok kan tidak mungkin berangkat hijrah semua harta dibawa kan mesti harus ada yang ditinggal karena ngeboti itu <tuh> dagangannya harus katung laris langganannya wong mekah kabeh kan wah mulai rono terus gimana ini saya apa pelanggannya kan tidak ada di sana. Rugi nanti datangan saya. Rumah-rumah masakin, Tardona rumah-rumah yang kamu senangi itu juga bisa menghalangi. Kalau itu menghalangi kamu semuanya, fasfatarob basu hatta maka tunggu saja ancaman Allah ini. Tunggu saja suatu saat Allah akan mendatangkan apa namanya ancaman. Yang diberikan kepada orang-orang Sekarang juga begitu. Orang kadang karena lebih mencintai anaknya, Tidak mau berjuang di jalan Allah. Karena lebih mencintai dagangannya, Orang tidak mau berjuang di jalan Allah. Padahal, Semua yang kita miliki ini adalah berasal dari Allah. Harusnya kita itu menyadari. Seandainya orang kita ini hidup pada masa perintah hijrah itu masih ada. Maka apa pikiran yang harus dibangun? Lo Rumah, tempat tinggal, harta itu semua berasal dari Allah. Loh, kalau kita pindah tempat hijrah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik. Kalaupun secara zohir dagangan kemudian di sana tidak laris lagi. Tapi apa yang kita tinggalkan itu sudah dihitung oleh Allah sebagai pengorbanan jihad visabilillah bi'am bi walihin. Karena meninggalkan harta yang ditinggalan hijrah itu berarti kita sudah pengorbanan yang luar biasa. Yakinlah. Sekarang untung kandung Nabi Dawo la hijrah taba adal Sudah tidak ada perintah hijrah lagi. Yang ada hijrah itu ya hijrah secara substantif yaitu kita meninggalkan yang buruk, berhijrah kepada kebaikan. Tapi hijrah sekarang juga masih ada masih diperlukan misalkan hijrah untuk linasril ilmi zaman jadi sarjana, senyantri suwi, harus pinter, daripada orep misalnya di Jawa ini harus kakean Wong pinter, corok kembangannya harus bersaing sudah e, skala setat, hijrah. bisa keluar Jawa, bisa ke mana Sumatera, Kalimantan, Irian. hidrah itu yakinlah bahwa di sana pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik kata Imam Syafi'i itu safir tajid iwadon amma tufariku safir wae kecuali di rumah udah manfaatnya udah sudah jelas ya artinya mungkin Bapak mengelola pendidikan atau apa, nah, enggak misalnya nganggur ilmu rapati termanfaatkan orang tinggo ya, ya itu konsepnya Imam safir pergilah kamu tajid maka kamu akan mendapatkan Iwadon ing ganti pergi kamu pasti akan mendapatkan ganti amma tuvariku ganti dari apa yang kamu Meninggalkan atau berpisah darinya Kamu akan mendapatkan yang Lebih baik ya. Al-Quran sendiri menyebut Wa ardullahi wa si ah. Buminya Allah itu luas Orang yang jawab Orang yang jawab Insya Allah kalau anda Pergi berhijrah niat ingsun Berhijrah Misalnya ke irian Ke daerah yang masih Minim agama niat insun berhijrah ilmi untuk menyebarkan ilmu menyebarkan agama Insya Allah wa akan ditolong oleh Allah subhanahu wataala mureb Allah di sana juga buminya Allah banyak ternyata orang-orang yang dari sini berhijrah itu di luar Jawa manfaatnya luar biasa. Salah satu contoh aja saya mengalami pengalaman dulu ada anak alumni S2 sini datang ke sini, ya dia cerita Pak ini saya ada peluang apa, apa ada informasi tidak peluang di luar Jawa kebetulan saya baru dikasih tahu teman ini ada peluang dosen tapi perguruan tinggi swasta di Kalimantan Timur. Samban mau nggak kesana? Jurusannya yang dibutuhkan ini pas sampean itu. Wah mikir-mikir deh. Waduh saya di sana tidak ada. Udahlah. Nek Samban mau tak? Apa namanya? Tak lantar ke kalau wong sing ningkono, Insya Allah nanti masuk Sekarang apa yang terjadi Asal sama niatnya Bismillah Rono kurang monggulah kerjaan, tok, tapi niatnya untuk Nasril Ilmi Loh, saya ini ketengen deh, ketengen itu Apa namanya Dahlah masuk kesana juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Sekarang menurut informasi itu bupati sana itu kemana-mana itu ngajaknya dia untuk pengajian untuk apa namanya acara-acara keagamaan tuh makmur ini kalah, kalau nanggai nanggai nanggai nanggai nanggai nanggai nanggai Daripada rebutan terenggi terenggian, enggak Kiai Amma pergi kamu niscaya akan mendapatkan Gantian yang Jangan takut dengan perubahan situasi. Nengkerey bumi Allah di sana juga buminya Allah. Asal niat kita ikhlas Insya Allah. Ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini artinya sih Benar Bismillahirrahmanirrahim Wallahu layah til komal fasikin Lata dena soro Teman-teman usnulungi Ku mingsirokabe sobo Allah kusti Allah Fima watina ing dalam piro-piro Tempat tetanggonan Nulungi Lil Harbi Krono Perangan. Kasirotin sifatin mawatin kasirotin kang akeh. Kabedrin goyo ing dalam perang bedar Wakuroidota. Pekesin merangi atau perang melawan suku Kuroido, nabiri lan perang melawan bani Nadir. wa lanilingo sabo siroya umah kuna hunainin ing ngiling-ngiling ing dalam dinane perang ono ing tanah hunain dimana hunain itu hunain itu wadin iku lembah lembah bayi nama kata ing dalam antarane kota Mekah wata ifilan tanah toif menurut Sebagian keterangan dikatakan Hunen itu salah satu lembah di antara Mekah dan Taif. kalau dari arah Mekah itu sekitar 70 km ke arah timur. Nah, itu UNen namanya, 70 km dari e, Mekah ke arah timur, jadi di timur Mekah. Yauma hunainin ay yauma kita likum ing dalem dinane perangan nirokafe pihi ing dalem kuneng Merangan hawa zana ing kaum Hawazan. zan. kau tawi mongkono-mongkono kita lukum fihi. iku fi syawalin ing dalem bulan syawal. Sana tasamain ing dalam tahun delapan pakdal hijroh maksudnya tahun delapan u delapan hijriah delapan pakdal hijroh jadi perang Hunan ini termasuk perang yang agak akhir ya agak akhir e, nanti saya ceritakan ah perlu diingat apanya yang ketika perang Hunan itu il jabat ing dalem nalikane badalun id dadi badal min saking yang dimaksud yauma khunain yang diperintah untuk mengingat itu ya yaitu iraq jabakum apa kathratukum jumlah banyaknya sira kabeh fakultum mongko perang sopo, wah fakultum ya mboten fakultum ndak datang fakultum mongko ngucap sira kabeh krana wong islam ni akeh orang islam tuh terus bilang begini lan nughlabal yauma min qillatin lan nughlaba ora bakal napa niku dikalahake sapa kita al yauma ing dalem dina mingkilatin krana sebab Sidik Karena kita banyak Kita gak mungkin kalah Wakanu Berapa mereka kok mengatakan mereka itu Tidak sedikit Wakanulan ono sopo kaum Maksudnya kaum mukminin. Iku ono iku Isna asyaro Rolas apane alfan Ewune rolas ewu. Pasukan muslim itu jumlahnya 12.000 ribu Walku faru Utawi wong kafir, Iku, Arba'atu alafin, Ono patang, nah, Jadi wong islam itu, Ketika perang Hunain Jadi menarik, Perang Hunain ini, Perang yang jumlah orang islamnya itu, Tiga kali lipat jumlahnya orang kafir, Orang kafir cuma 4 ribu, Apa yang menjadi penyebab perang Hunain itu, Jadi, Tahun 8 Hijriah Nabi kan me, apa namanya, Melakukan Fathu Makkah Mengalahkan Mekah Semuanya dikuasai oleh orang Islam Tetapi di sekitar Mekah Itu ada namanya Bani Atau kelompok Hawazan Ada yang ada Hawazun Hawazan ini Orang kafir Dan beberapa Kabilah itu masih kafir Di seputar kota Mereka itu enggak terima. Enggak terima kalau Mekah itu dikuasai oleh Rasulullah dan orang-orang mukmin gitu loh. Akhirnya apa? qabilah kopilah yang masih kafir di seputar Mekah itu mengumpulkan bala tentara terkumpul 4.000 orang. Mereka sudah tahu kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mukmin itu jumlahnya sudah banyak. Nah ketika mereka mau perang Ini yang menarik orang kafir itu Untuk memotivasi keberanian mereka Itu anak-anak istri Terus apa Binatang-binatang e, ternak Diajak ikut perang semua Ditaruh di lembah kunen gitu loh. Untuk apa? Untuk memotivasi mereka agar Begitu mereka melihat anak istri itu kan terus Wah ini saya kalah itu anak istri Binatang-binatang ternak bisa dirampas umat Islam semua Karena itu kita harus selalu melihat mereka agar kita termotivasi Betul Mereka kemudian siap-siap memasang ahli manah di gunung Yang di sebelah lembah Kunen itu Nah, Rasulullah dan para sahabatnya itu tahu kalau apa namanya? orang kafir itu mau menyerang Mekah, ya kan? Maka Rasulullah mengajak pasukan 12.000 itu untuk keluar Mekah. Untuk apa? Maksudnya itu biar mereka tidak sampai masuk ke kota Mekah. Tetapi ternyata begitu diajak keluar kumpul 12 ribu orang, bayang orang 12 ribu itu gak sedikit baris uang rola sehu itu tentara tentara apa namanya, kalau pas hari hari TNI itu paling baris berapa ribu itu udah kelihatan hebat Ini 12 ribu melihat banyaknya tentara itu, orang islam itu nyombong lan ngula kaliyaung nggulati maha perang kenteng da mungsuhe paling batane u awak dhewe nyombong apa yang terjadi Allah jelaskan di sini falam tuhni monggo ran nyukupi apa karo tukum angkum saking surga saya an ing suici-wici wadhot lan rupek malaiku ngatasi surga kabeh apa al ardu bumi Bima rohubat kelawan napa niku sertone jembare bumi Mau tawi lafal ma nggone marahubat iku masdariatun ma masdariah ai ma'rah biha tegese sarta jembare bumi ai atiha tegese yo jembare bumi falam tajitu wong bumi sing jembar kaya ngono iku Kamu menjadi merasa sempit sehingga kamu falam itu mengkora nemu sopoh kabeh makanan ing pambonan. Tatma in kang bisa anteng kabeh ilahi marang makan. Kenapa tidak bisa tenang? Min sid datima sangking atau krono sangking banget tebaran lahiko kang tetemu opoma. Lahiko kang nemu atau bertemu apa macum insiro kape bayanema minal kofi rupane weti krono awak musangeng wetine bumi yang luas ini seolah-olah tidak ada tempat yang kamu bisa nyantai, bisa merasa tenang di situ. Bumi terasa sempit, ya kan? banyaknya kamu ini tidak ada manfaatnya. Sumah walai monggo padha mengo sapa sira kabeh mudbirina ale pira wong kang mungkur hazimina tegese hale padha keplayu wasabatalan netepi sapa nabiu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ala faghlatihi biwal tawakle dhene kanjeng nabi albaida albaidai kang Putih, waalaikumsalam, rawanoh ma Nabi, sopo, goyurul abbasi, napa seliane al al abbas, ni kan Islam, uasal uasal Islam, Wabu lan abu Sofyan, padahal al abbas abu Sofyan itu menurut riwayat bu Islam tuh batal fati, lagi way, lagi way. Jadi tahun 8 Hijriah itu kan Nabi Fatku Makkah Al-Abbas, Abu Sufyan masuk Islam. Itu langsung Pada tahun itu ada perang hunain Itu mereka ikut perang Akhidhu Wa Abu Sufyan Alam tahu ya Abu Sufyan Aku akhidhu e, Birikabihi Birukabihi Kenapa ini e, Uang kan Nyekeli Nopon itu e, Tunggangannya Kanjeng Nabi Jadi Saya teruskan tadi ceritanya Begitu orang-orang Islam itu nyombong Karena banyaknya pasukan mereka Ternyata Allah memberi cobaan Maka ini pelajaran Bagi kita, kita ndak usah Nyombong dengan kepintaran kita Nyombong dengan kekuatan kita Begitu kita nyombong dengan Apa yang kita miliki Ternyata Allah memberi cobaan Orang yang sombong Dengan banyaknya pasukan itu Maka Allah ingatkan Ternyata Banyaknya pasukan tidak memiliki Manfaat apa-apa Mereka justru kocar kacir Kenapa kocar kacir Karena memang secara teknis begitu Nabi memasuki wilayah Hunen, mungkin maksudnya itu masih akan maju lagi sehingga tidak siap begitu sampai di lembah Hunen situ diserang oleh pasukan pemanah 4.000 orang, katakan 2.000 orang Atau pemanah Walahan. ocar kacir. semua orang lari semua kecuali kancing Nabi, kancing Nabi. terus yang nonton, yang nyekeli Keledainya itu, ini abu sofyan yang lagi yang lalu Islam, dikatakan di di apa nih di sarahnya ini, ya, itu orang-orang eh, yang bersama dengan Nabi itu memang yang dekat dengan Nabi itu dua orang yaitu abbas dan Abu Subhian, yang memang nyekeli uh, tunggangan ikan Nabi itu. Tapi selain itu menurut keterangan di sini Analladzi mi'atun Yang masih ikut perang dari 12.000 loh, bayang enggak dari 12.000. Yang tersisa itu kaum muhajirin ada 300 eh Ada 133 orang ya, 133 Wasid tatun wasid Tuna minal ansor Dan 66 orang Ansor, berarti ada berapa tadi? Ada 199 Dari 12.000 Itu yang Netep bersama Nabi itu Cuma dua berapa tadi seratus sembilan puluh sembilan bayangkan lasing <tewa> sebelas seibu pit welungatos tidak berarti ini welungatosi <tewa> <tewa> <tewa> mungkin orang sengwes mati yang lainnya itu buyar semua mas itu cobaan dari allah sebagian kita tafsir mengatakan itu itulah cobaan yang diberikan oleh allah aneh umat Islam itu. Masih no hmm. uh, no, Aneh Allah itu perang Badar orang berapa? 300 melawan orang wong Islam 300, wong kafir 1000, menang. Niki perang Hunain orang Islam 12.000 Orang kafir 4.000 Mau kalah Karena akhirnya nanti juga dimenangkan oleh Allah Mau kalah karena apa kok mau kalah Karena umat Islam terlalu Dia merasa gawok terhadap potensi yang dimiliki Mungkin kurang ta'aluknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi penting kita itu, yo potensi kita kembangkan, strategi kita lakukan, yo, wong nuntut ilmu yo belajar kita lakukan, tapi jangan lupa berdoa minta agar Allah menetapkan ilmu kita, memberikan kepada kita futuh, agar ilmu kita mendapatkan ilmu yang manfaat, wong. Berjuang juga begitu. Enggak usah terlalu nyombong, pokoknya anggar duit agak menang. Ora mesti, enggak mesti. Duit agak ditipu bisa juga. Duite tampani Orang dipilih, saiki wong pinter-pinter orang Islam sok kocar-kacir. Lah untung Kanjeng Nabi bersama sebagian sahabat tadi masih terus yang 199 itu masih terus berperan di situ nah, nanti pada akhirnya ثم انزل al Bismillahirrahmanirrahim Al